どうも、さん、eh, eh, eh,。今日のゲームは、パナリカンパタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ Uh, tampur tangan, tangan-tangan、uh, kotor untuk membuat、uh, dalam tanda petik bantuan-bantuan yang akhirnya membuat penarikan pajak itu menjadi tidak benar. Nah, yang ketiga, tentu penarikan pajak itu harus melihat karakteristik dari klasifikasi wajib pajak. Ya, kalau dibahas UKM, misalnya, kalau dari omset, ya tentu apakah ditarik sebagaimana tadi disampaikan, 3-5 persen, ya mungkin maksimum 5 persen. Tapi tentu sedapat mungkin itu final ya Jadi jangan l a t i ada pajak ONO, pajak ini Dan berikan mereka cara-cara membayar yang mudah Yang tidak mempersulit tempat-tempat yang mudah dijangkau、eh, Administrasi yang mudah mereka pahami、eh, Saya rasa n i h s a y a pembayaran pajak itu akan menjadi satu hal yang bermanfaat ya Bagi、eh, negara dan bagi warga negara juga, terima kasih Iya baik, terima kasih Pak Herman Halo dengan Pak y o n o どうしたの perihal objek yang b e r u b a h ini, walaupun ada persentase yang berbeda, 12 untuk laba bersih, kemudian 3 persen omzet、uh, se sebenarnya kurang ideal sih menurut saya karena omzetnya besar belum tentu juga sebenarnya dia selalu profit ya jadi pada saat omzetnya besar tidak profit, tapi kan itu jadi wajib dipotong untuk pajak, sebenarnya ini perlu ada ada perimbangan sisi keadilannya juga saya belum melihat ini perlu ada simula, simulasi kayaknya, apakah identik omset dinaikkan、eh, s a t u perusahaan itu o t o m a t i l y dia selalu profit, Iya. jadi perlu ada simulasi kayaknya baik, terima kasih Pak Tono Pak Andi, terima kasih telah menunggu, s i l a k a n Pak ya, halo ya, s i l a k a n Pak Andi ya, untuk p e n d a p a t saya ini cara yang kurang tepat Karena seperti、uh, penelpon sebelumnya Memang kelihatannya kecil tiga persen, Tapi ini dari omset Sementara、uh, UMKM itu Belum tentu untungnya sebesar itu Dan belum tentu bisnisnya selalu untung Dan setiap bisnis beda-beda Tentunya marginnya Struktur kosnya dan sebagainya Saya rasa c a r a ini、uh, sangat tidak tepat, dan pemerintah terlalu cari jalan-jalan gampangnya saja untuk meningkatkan pendapatan pajak harusnya mereka lebih kreatif ya. Ya. Ya. baik terima kasih Pak Anti, satu penelpon terakhir dari Pak Rudy, s i l a k a n Pak Rudy oke,、okay. bisa、uh, dari atau tidak bisa dari kalau dari omset ya itu ternyata kalau dihitung itu pemerintah memberikan pajak itu 30% Dibandingkan dengan kalau dihitung dari、e, Lada ya Atau profit Yang hanya 12,5% Itu t i d a k sadarkah Bahwa pemerintah itu Membuat rakyat、ya? Itu nantinya apatis Tidak mau ada yang kerja itu Jadi mungkin lebih banyak Yang cari、e, pekerjaan yang lain Bukan pekerjaan b e r d a g a n g Atau dan sebagainya nah, Itu malah banyak Lagi nanti penangguran Ceritanya. Atau menaruh uang yang di bank dengan、uh, f i x、uh, income gitu kan Itu yang akan terjadi demikian Pak p Aryo k a selamat sore Silahkan Pak Aryo Kayaknya pengusaha bakal keberatan Bu Kalau, kalau diambil dari pajak itu kan dari pendapatan kotor ya Itu ya. Pasti, pasti banyak yang keberatan Soalnya kalau pendapatan kotor itu belum tentu ada untungnya Bu Itu Dari saya cukup sekian terima kasih. h o Pak Zainal, s so, e l a m a sore. Ya s i l a k a n Kalau sebagai warga negara itu memang s e h a r g a membayar pajak. Cuma kalau di n y a t u n y a dari 3 i g persen sampai l persen dari omset. Sedangkan kalau memang manja, usaha itu kan macam-macam. Kalau macam usaha UKM k e banyak a n di bidang sembako ya. Kalau di bidang sembako kalau grosir i t u Lampunya paling tiga persen, dua persen itu. Kalau lampu itu, lampu kotor. Kakak, a l a u ngambil sampai lima persen, dia k a n banyak saingan, nggak lagi ngejal, susahannya. Jadi, kalau s e g i t ngambil dari tiga persen, ngambil m a r s e n d a r i lampu kotor, jelas itu nggak mampu lah, nggak bisa. Demah, Cuma... assalamualaikum. Baik, semoga baik. Zainal Pak Ejek, selamat sore. Oke,、okay, terima kasih. Itu sangat ngawur ya, berarti dianggap pengusaha kecil itu untungnya dua puluh lima persen ke atas. Padahal bisa saja untung bisa rugi. Kalau dari, dari keuntungan kan kalau rugi tidak harus bayar pajak. Tapi kalau dari omset, mau rugi berapa t u n tetap bayar pajak. Coba seru, nterlah pemerintahnya itu. Kalau mau dikurangin dari dua belas persen, dikurangin jadi sepuluh persen atau jadi lima persen dari keuntungan bersih, bukan terhitung dari omset. Bisa saja omsetnya tiga miliar tapi ruginya dua ratus juta, terus harus bayar pajak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Dan kita ke SMS berikutnya.、Eh, sorry, ke telepon berikutnya Pak Sevm. Ya, Pak Muji. Silakan.、Ya. Jadi ini kelihatannya pemerintah galap ya kalau menurut saya. Dan kedua, kita tahu bahwa inilah memang sengaja untuk menaikkan inflasi sehingga pemasukan dan pendapatan dari rakyat Indonesia. Itu tidak sesuai pengeluaran lebih banyak Sehingga rakyat itu hanya Berkudat pada kebutuhan pokok Lalu tidak mempunyai Nalar yang sehat perkembangannya begitu Dan kemudian yang terakhir Bahwa saya melihat di Indonesia ini Pajaknya sudah terlalu tinggi banget Pertama kalau kita lihat pajak dan m i n u m a n y a Kalau di negara maju Itu tidak disamakan pajaknya Dengan pajak barang Kalau kita 10%、nah、Kalau di luar negeri Kalau yang Misalkan pajaknya BPN-nya 10% untuk barang, untuk makanan minuman hanya 5% Sedangkan disini dianggap aja semua barang dan makanan Lalu bagaimana masyarakatnya bisa dimajukan secara ekonomi ya Terutama UKM-UKM yang demikian itu ya Jadi saya lihat ada satu kesenderungan menciptakan ekonomi biaya tinggi Dan sebar persona l yang artinya sebar pemorotan ya Yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini Itu saja dari saya, jadi saya harap para pemimpin itu bisa mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara dan rakyat ini itu ya, nasionalismenya harus ditumbuhkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kembali.